kamu mulia ya, ya? Iya. aku ramal nanti kita akan bertemu di kantin. deh, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. nggak tahu kalau soal itu, tunggu aja. aduhnya boneka, biar apa coba? biar apa? biar kalau tidur kamu bisa memeluk ya. kau tak rumahku. tapi juga tahu kapan ulang tahunmu. aku juga tahu siapa Tuhanmu harimu. Oh, jangan pernah bilang ke aku ada menyakiti mu nanti orang itu akan hidup. kamu kemana? aku rindu. jangan rindu. berat. kamu nggak akan kuat. sembuh ruh pergi sama apa lagi? Semburu itu cuma buat orang yang tidak percaya diri. jadi? ya dan sekarang aku sudah tidak percaya diri. aku senang mikir aku. senang dan bingung. bingung gimana seperti ini? kenapa? konyol kamu, kamu terus. aku tetap berpikiran. kalau kamu bilang aku sayang kamu juga bohong. dengan siapa? tak. itu siapa? 不知道玩家